nya aku masih pingin terus Tapi keadaan yang membuat kita seperti ini Tapi percayalah Aku masih sayang kamu sayangku Sayang banget Ya pak Klo ya aja nangis Ya ya ya gak boleh nangis